Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Wasayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yamiddin Allahumma allimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima allamtana Wa zidna ilman wa amalah Para jemaah sekalian, kaum Muslimin dan kaum Muslimat, para pemirsa Roja TV, para pendengar radio Roja, dan seluruh saudara saudaraku <coughs> dimanapun anda berada, <coughs> Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini, kajian yang membahas tentang kaedah-kaedah fikih yang sangat bermanfaat. Dalam kehidupan kita dan kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kaedah yang sangat luas cakupannya, yaitu kaedah at-tabi'au tabi'ah. Kaedah tersebut kaedah yang sangat ringkas, namun masalah yang dicakupnya sangat banyak sekali. At-tabi'au tabi'ah. Pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Ya. Pengikut itu hukumnya mengikuti yang dia ikuti. Inilah kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Maksud dari kaidah ini adalah. Apabila Ada sesuatu Yang keberadaannya Mengikuti sesuatu yang lain Maka Hukumnya Juga mengikuti Sesuatu yang lain tersebut Apabila ada sesuatu Yang keberadaannya Mengikuti Sesuatu yang lain Maka Hukumnya pun demikian. Dia mengikuti sesuatu yang lain tersebut. Dalil dari kaidah ini diantaranya adalah sabda Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam, zakatul janin, zakat ummi. Sembelihan janin itu. Sembelihan induknya Sembelihan janin Itu mengikuti sembelihan induknya Ketika kita menyembelih Misalnya sapi Ketika disembelih sapinya dalam keadaan bunting Ya Ada anaknya di dalam perutnya Ketika kita sembelih dan anaknya ketika keluar sudah mati, ya. Ketika kita e, buka perutnya ternyata ada anaknya dan anaknya sudah mati, maka anak tersebut boleh kita makan, ya. Anak tersebut yang belum disembeli boleh kita makan walaupun sudah mati, ya. Justru ketika sudah mati itulah hukumnya mengikuti sembelihan ibunya. Kalau ibunya matinya atau induknya matinya karena disembelih dengan cara yang syar'i, maka janin tersebut ya yang sudah mati boleh kita makan. Karena sembelihannya tersebut mengikuti sembelihan induknya. Berbeda kalau misalnya ketika induknya sudah disembelih, Kemudian kita buka perutnya ternyata janinnya masih hidup, maka itu membutuhkan Sebelihan yang lain lagi. <tuh> Karena di sini seakan-akan dia sudah berdiri sendiri, tidak mengikuti ibunya. Kalau matinya mengikuti ibunya, maka hukumnya mengikuti ibunya. Ketika ketika induknya disembelih dan mati, akhirnya janinnya mati. Maka, sembelihan ibunya itu sudah cukup sebagai sembelihan janinnya. Ini menjadi dalil atau dasar akan benarnya kaedah yang sedang kita bahas. At-tabi'u, tabi'at. Ah. Pengikut itu mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Di sini janin, keberadaan janin mengikuti induknya maka hukum sembelihan janin mengikuti hukum sembelihan ibunya. ya. Hukum sembelihan janin mengikuti sembelihan ibunya. Atau induknya. Ketika induknya dihukumi, telah disembeli, maka janinnya juga dihukumi, telah disembeli. Dalil yang kedua, yang menunjukkan, Benarnya kaedah yang sedang kita bahas adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna jualal imamu liyuktham bihi. Sesungguhnya imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk dia untuk diikuti. Sesungguhnya imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Sehingga makmum harus mengikuti imamnya. <coughs> makmum harus mengikuti imamnya. Tidak boleh makmum menyendiri. Tidak boleh makmum mendahului. Makmum harus mengikuti imamnya. Al-Tabi'u, <coughs> Dabi'u. Sesuatu yang mengikuti. Itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti Misalnya imamnya lupa, makmumnya tidak lupa Maka makmum mengikuti imam dalam sujud sahwinya Ya Imamnya lupa, makmumnya tidak lupa Tetap ketika imam Bersujud sahwi Walaupun makmum tidak lupa Ya Maka makmum harus mengikuti imamnya dalam sujud sahwi Sebaliknya juga demikian Apabila imam tidak lupa dan makmum lupa Makmum ragu-ragu misalnya Ini rekaat ketiga atau rekaat keempat Sedangkan imamnya tidak ragu-ragu Maka pada keadaan demikian Makmum harus tetap mengikuti imam Karena imamnya tidak sujud sahwi Maka makmumnya juga tidak Sujud sahwi Karena kaedah kita At-tabi'u Bahawa Sesuatu yang mengikuti itu hukumnya Mengikuti sesuatu yang Dia ikuti Termasuk diantara Dalil kaedah kita adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menjual tamar atau menjual pohon kurma ya barang siapa yang menjual pohon kurma ketika sedang berbuah ketika sedang berbuah dan dia sudah kawinkan ya E, bukan sedang berbuah ya Ketika sedang berbunga ya. Jadi e, Kurma, pohon kurma Sebelum berbuah ada bunganya ya. Barang siapa yang menjual Pohon kurma Ketika berbunga Ada bunganya Dan sudah dikawinkan Maka e, Buahnya itu milik penjual Maka buahnya itu milik penjual Kecuali apabila Pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut Juga ikut dalam Akad jual beli Kecuali pembeli memberikan syarat bahwa buah tersebut juga ikut terbeli dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w. memberikan hukum khusus pada jual-beli pohon kurma ketika sedang berbunga. Kalau pohon kurma tersebut sedang berbunga dan sudah dikawinkan, maka buahnya itu menjadi hak penjual. Kecuali apabila pembeli mensyaratkan. Bahawa itu milik pembeli Mafhum mukhalafahnya Atau logika sebaliknya adalah Ketika Pohon kurma dijual Dia berbunga dan belum dikawinkan Maka bunga tersebut Ikut dalam akad jual beli maksudnya ikut terbeli. Ketika kita menjual pohon kurma sedang berbunga dan kita belum kawinkan, maka bunga tersebut ketika pohonnya dijual, maka ikut terbeli juga, ya. Ini ya, mafhum mukhalafah ini menunjukkan benarnya kaidah yang sedang kita bahas. Sehingga hadis tersebut bisa menjadi dasar Dasar Akan Benarnya kaedah yang sedang kita bahas At-tabi'au Tabi'a ah. Bahwa Sesuatu Yang mengikuti Sesuatu yang lain Maka hukumnya seperti sesuatu yang Diikuti Termasuk diantara dalil dari kaidah ini adalah larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjual janin secara terpisah ya menjual janin dari hewan secara terpisah kenapa demikian karena janin itu mengikuti induknya karena janin itu mengikuti induknya Sehingga ketika kita, misalnya, menjual kambing yang sedang bunting, ada janin di dalam perutnya, maka ketika kita membeli induknya, otomatis janinnya juga ikut terbeli. Otomatis janinnya ikut terbeli. <tuh> Sehingga kita tidak boleh ya menjual janin secara terpisah. Di antara alasannya karena at-tabi'ut tabi bahwa sesuatu yang mengikuti itu hukumnya seperti sesuatu yang dia ikuti. Memang ada alasan lain, di antara alasan lainnya adalah adanya ketidakjelasan pada sesuatu yang dibeli. Adanya ketidakjelasan pada obyek yang diperjualbelikan. Baik. <tuh> Kaedah yang besar ini at-tabi'ut ya. Meskipun ini bukan kaedah terbesar dalam fikih Islam tapi ini termasuk kaedah besar, ya. E, cakupannya luas. Cakupan dari kaedah ini luas dan kaedah ini juga banyak cabangnya. <tuh> kaedah yang besar ini punya banyak cabang, ya. Di antara cabang dari kaedah ini adalah kaedah yang berbunyi at-tabi'u La yufradu bil hukum Sesuatu yang mengikuti sesuatu yang lain Tidak boleh diberikan hukum yang berbeda Dengan sesuatu yang diikutinya Ya, Sesuatu yang mengikuti sesuatu yang lain Tidak boleh diberikan hukum yang berbeda dengan sesuatu yang diikutinya, karena dia sebagai pengikut saja, maka harus mengikuti sesuatu yang dia ikuti, ya. Dia tidak boleh diberikan hukum yang yang berbeda. Kaedah ini ya hampir mirip dengan kaedah asalnya at tabi, at -tabi. ya. Atau bahkan bisa dikatakan satu makna, karena ini. E, hanya sebagai penjabaran saja dari kaidah yang asal at-tabi'u at-tabi' -at pengikut itu hukumnya mengikuti yang dia ikuti konsekuensinya pengikut tidak boleh diberikan hukum yang berbeda dengan hukum yang hukum sesuatu yang dia ikuti ya ini konsekuensi ya sebenarnya sama saja <tuh> berbeda redaksi sesuatu yang keadaannya sebagai pengikut tidak boleh diberikan hukum yang berbeda dengan sesuatu yang dia ikuti. Ya. Contoh dari penerapan kaidah ini sangat banyak. Di antaranya, orang yang sholatnya tertinggal atau dia tidak sholat ketika gila Maka sholat rawatibnya juga tidak disyariatkan untuk dikodok. Misalnya ada orang asalnya sehat. Kemudian dia stres. Stresnya memuncak sampai dia masuk dalam kategori gila. Misalnya gila selama 10 tahun. Dan keluarganya berusaha untuk mengobati Untuk mengobati dan Alhamdulillah Usaha mereka Baik usaha lahir maupun batin Berhasil Ya Allah mengizinkan orang tersebut eh, Sehat kembali Maksudnya Berakal kembali <gül> Gilanya hilang Orang ini selama 10 tahun Ya, dia tidak sholat wajib. Dan sholat wajib tersebut tidak wajib untuk dikodok. Kenapa demikian? Karena orang gila itu tidak ada taklif, ya tidak ada beban syariatnya. Karena beban syariat itu digantungkan kepada akal. Kalau akal hilang. Atau tidak sempurna, maka beban syariat juga hilang. Contohnya, ya seperti anak kecil, ya. Ketika dia masih menyusu, dia, ya akalnya eh, dikatakan hampir tidak ada. Ya, akalnya terus berkembang, tapi eh, masih belum sempurna. Tidak ada eh, beban syariat. Orang gila, tidak ada beban syariat orang pikun ya sudah tua akhirnya sampai pikun sering lupa ya sudah melakukan sesuatu merasa belum ya orang-orang pikun karena akalnya sudah tidak sempurna maka tidak ada beban syariat ya ketika orang yang asalnya gila yang sekarang menjadi sehat tersebut tidak wajib untuk mengqada salat wajibnya maka salat-salat yang mengikuti salat wajib tersebut juga tidak disyariatkan untuk diqada ya dia tidak disyariatkan untuk mengqada salat qobliyahnya salat ba'diyahnya ya tidak disyariatkan kenapa demikian karena salat ba'diyah dan salat qobliyah tersebut hukumnya mengikuti salat wajibnya ya makanya Sesuatu yang mengikuti tidak boleh diberikan hukum yang berbeda dengan sesuatu yang diikuti. Ya. Kita katakan bahwa surat-surat wajibnya tersebut tidak disyariatkan untuk dikodak. Maka sesuatu yang mengikuti surat-surat wajib tersebut juga demikian. Ya. Tidak disyariatkan untuk mengkodak sholat rawatibnya. Yang kedua, contoh yang kedua dari kaidah. Ini janin tidak boleh dijual secara terpisah. Janin yang ada di perut induknya, ya tidak boleh dijual secara terpisah, karena keberadaan dia mengikuti induknya. Karena keberadaan dia mengikuti induknya. Ini ya salah satu sisi ya. Ini tidak semua sisi yang menjadikan eh, kita tidak boleh menjual janin. Karena di sana ada sisi lain, sisi ketidakjelasan, ya, sisi ketidakjelasan menjadikan janin tidak boleh dijual, ya. Tapi sisi ini juga bisa di bisa diperhitungkan e, bahwa janin itu keberadaannya mengikuti induknya, maka tidak boleh dijual secara terpisah. Karena kalau induknya disembeli, janinnya akan mati, ya. Kalau janinnya dikeluarkan, dikeluarkan dari induknya, ya pada waktu jual beli dengan paksa juga akan akan mati, ya. Sehingga janin ini keberadaannya mengikuti induknya, maka janin tidak boleh dijual secara berdiri sendiri, ya. Tidak boleh dijual secara sendiri, <tuh> secara terpisah. Contohnya lagi, bila seorang musafir berjamaah dengan seorang mukim. Maka orang musafir tersebut harus sholat sebagaimana sholatnya seorang mukim, ya. Misalnya ada orang musafir, dia berhenti di masjid karena ingin sholat, dan di masjid tersebut dikumandangkan iqamat ya. Akhirnya imamnya yang seorang eh, mukim, imamnya tidak safar, dia harus sholat sebanyak Empat rakaat, dia harus solat sebanyak empat rakaat. Musafir ini datang ke masjid tersebut, dia harus kepaila dahulu, dia harus berwudu. Ya, kau ketika itu ketinggalan tiga rakaat. Ya, ketinggalan tiga rakaat. Maka musafir ini ketika masuk bersama imam hanya dapat satu rakaat, tidak boleh dia solat dua rakaat saja. Dia tidak boleh sholat dua rakaat saja Meskipun dia musafir Dan seorang musafir itu boleh mengkasar Sholat duhurnya Bahkan itulah yang disyariatkan bagi dia Ada yang mengatakan itu yang dianjurkan Ada yang mengatakan itu yang diwajibkan kepada dia Tapi karena dia sekarang Keadaannya mengikuti imam Maka dia sholatnya harus sesuai dengan sholatnya imam kalau imamnya sholatnya sebagai seorang yang mukim, maka musafir juga sholatnya sebagai seorang yang mukim. Dia ketinggalan tiga rekaat, berarti dia harus mengganti tiga rekaatnya setelahnya. Tidak boleh dia hanya sholat dua rekaat. Ya, dan ini disepakati oleh para ulama. Ya. Masalah ini adalah masalah yang disepakati oleh para ulama. Tidak boleh bagi seorang musafir ketika dia bermakmum kepada seorang yang mukim untuk salat dengan diqashar. Ini ijma' para ulama, tidak boleh kita menyelisihinya. Dan di antara dalilnya adalah kaidah yang sedang kita bahas. At-tabi'u tabi'. Ya sesuatu yang menjadi pengikut sesuatu yang lain, ya, maka hukumnya mengikutinya. Atau kaidah yang sedang kita bahas yang kita katakan di sini kaidah cabangnya, at-tabi'u la yufradu bil hukm pengikut tidak boleh diberikan hukum yang berbeda dengan sesuatu yang dia ikuti. Contoh yang berikutnya, ya. Bila bermakmum kemudian lupa. Ya, ini sudah saya sebutkan tadi, apabila makmum lupa dan imamnya tidak lupa atau apabila makmum ragu-ragu tapi imamnya tidak ragu-ragu. Maka tidak boleh makmum tersebut sujud sahwi sendiri setelah, setelah imamnya salam Tidak boleh bagi makmum tersebut untuk sujud sahwi sendiri setelah imamnya salam ya, Karena eh, makmum tersebut mengikuti imamnya Karena makmum tersebut mengikuti imamnya Sehingga tidak boleh <tuh> dia menyelisihi imamnya begitu pula sebaliknya, sebagaimana saya katakan tadi, apabila yang ragu-ragu imamnya, yang ragu-ragu imamnya, sedangkan makmumnya tidak ragu-ragu, ternyata apa yang dilakukan oleh imam tersebut benar, ya misalnya ya, imam ragu-ragu, apakah dia sholat tiga sudah sholat tiga rekadat ataukah sudah sholat empat rekadat? Kalau ragu-ragu, maka mengambil yang sedikit. Ternyata yang sedikit itu yang benar Dalam keadaan seperti ini ya Imamnya Solatnya tetap empat rakaat benar Tapi ada keraguan-raguan Sedangkan makmumnya tidak ragu sama sekali Tidak datang keraguan sama sekali pada diri seorang makmum Ketika imam keadaannya demikian Maka dia sujud sahwi Ada yang mengatakan wajib sujud sahwi Ada yang mengatakan sunnah sujud sahwi Ketika Imam sujud sahwi seperti ini maka makmum wajib untuk mengikuti imamnya. Attabi'u la yufradu bil hukmi. Ya, sesuatu yang menjadi pengikut itu tidak boleh diberikan hukum yang berbeda dengan sesuatu yang diikuti. Tayib. Ini kaidah yang pertama yang menjadi yang menjadi cabang kaidah attabi'u tabi' Baik, kaedah yang kedua Yang menjadi cabang dari kaedah At-tabi'u-tabi' Adalah Kaedah Man malaka syai'an Malaka Ma huwa min darurati Man malaka syai'an Malaka Ma huwa min darurati Barang Barang siapa yang memiliki sesuatu Maka dia juga memiliki semua yang menjadi konsekuensinya Barang siapa yang memiliki sesuatu Maka dia juga memiliki sesuatu yang menjadi konsekuensinya Kenapa demikian? Karena sesuatu yang menjadi konsekuensinya Itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti Ya, Jadi sesuatu itu biasanya ada konsekuensi Ya, ada sesuatu yang mengikutinya. Ketika kita eh, sudah memiliki sesuatu itu, maka pengikut-pengikutnya juga akan kita miliki. Contohnya, ya, misalnya ada orang, ada orang membeli tanah. Ada orang membeli tanah. Maka semua yang dikandung oleh tanah tersebut, ya, menjadi milik pemilik tanah atasnya, ya, atas tanah itu, ya, hawa atau ruangan di atas tanah itu menjadi milik pembeli. Bawahnya juga demikian menjadi milik pembeli. Kalau misalnya dida, di bawah tanah tersebut, di kemudian hari didapatkan ada harta karun, ya, yang tidak diketahui oleh pemilik sebelumnya, maka itu juga Menjadi milik pembeli Kalau misalnya di atas tanah ini Ada pohon Dan tidak dikecualikan dalam akad Maka Ya pohon-pohon tersebut menjadi milik Pembeli Karena pembeli sudah Membeli tanahnya Contoh yang kedua Barang siapa yang membeli kambing Maka semua yang ikut kambing tersebut pun dimilikinya. Seperti misalnya susu, ya, susunya dimiliki oleh pembeli. Ya, dan tidak boleh bagi penjual misalnya, ini saya jual kambing saya, tapi susunya tetap menjadi hak saya. Ya, karena susu itu, ya, termasuk diantara konsekuensi dari kepemilikan atau dari eh, tubuh kambing, ya. Kalau kambingnya dimiliki, maka susunya pun ikut dimiliki oleh dia Contohnya lagi, misalnya beli mobil Orang kalau beli mobil, maka mesinnya juga ikut terbeli Karena mesinnya itu konsekuensi dari adanya mobil Mobil tanpa mesin, maka tidak dikatakan sebagai mobil yang sempurna Orang yang beli mobil, maka otomatis ya, aksesorisnya menjadi milik dia Aksesoris yang tambahan-tambahan Yang diberikan oleh orang sebelumnya Otomatis menjadi milik pembeli Kecuali Apabila penjual ya Mengeluarkannya dari akad jual-beli Misalnya mengatakan Saya jual mobil saya ini Tapi karena eh, Banyak aksesoris yang Saya tambahkan di sana Maka saya akan ambil Saya akan kembalikan mobil seperti bentuk standarnya. Ya. Kalau misalnya pembeli ya diberikan syarat seperti ini dan dia mengatakan iya, maka otomatis ya aksesoris-aksesoris tambahan ya tidak menjadi hak pembeli, ya. Tapi kalau tidak disyaratkan, maka semua ikut. Maksudnya tidak dikecualikan, ya, tidak ada yang dikecualikan, maka semuanya ikut menjadi Milik pembeli Aksesoris tambahan tersebut semuanya Menjadi milik pembeli Karena itu termasuk konsekuensi Dari kepemilikan mobil Kita beli mobil Tidak boleh penjual Misalnya mengecualikan kuncinya Karena mobil tanpa kunci Tidak tidak sempurna Kita beli rumah Kita beli rumah Maka pintu-pintunya Menjadi terbeli juga Ya Ya, misalnya listriknya, ya saluran-saluran listriknya itu menjadi milik pembeli, ikut terbeli, mengikuti rumahnya. Kalau rumahnya ada sumurnya, sumurnya ikut terbeli. Kenapa? Karena rumah, ya lengkapnya seperti itu. Sapi tanknya, ya tempat pembuangannya, semuanya ikut terbeli. Karena konsekuensi dari ya, sebuah rumah itu ada. Ada hal-hal yang seperti itu. Ya. Inilah yang dimaksud dengan kaedah ini. Man malaka syai'an. Malaka ma huwa min daruratih. Barang siapa yang memiliki sesuatu. Maka dia juga memiliki semua yang menjadi konsekuensinya. Tapi kaedah yang ketiga. Yang menjadi cabang dari kaedah yang sedang kita bahas. At-tabi'u-tabi' Ya pengikut. Itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Adalah kaedah. At-tabi'u يسقط بسقوط al-matbu'. Sesuatu yang menjadi pengikut dia akan gugur ketika yang diikuti juga gugur. Sesuatu yang menjadi pengikut maka dia akan gugur ketika yang dia ikuti gugur, dia akan hilang ketika yang dia ikuti hilang. Dan ini penjelasan ya, penjelasan kaidah asal, kaidah intinya, kaidah induknya adalah bahwa pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Konsekuensinya apa? Apabila yang dia ikuti hilang maka dia juga hilang. Baik, contohnya di sini disebutkan iman adalah pokok dari diterimanya semua amal perbuatan. Oleh karena itu, kalau imannya hilang, maka semua amal perbuatan juga hilang fungsinya. Semua amal perbuatan juga hilang fungsinya. Kenapa? Karena semua amal perbuatan tersebut itu mengikuti hukum iman. Ketika imannya ada, maka amal perbuatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika imannya tidak ada, maka jelas ya, semuanya akan dianggap tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tawbah وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ Tidak ada yang menghalangi diterimanya Sedekah-sedekah mereka Kecuali karena mereka kufur, tidak beriman Kepada Allah dan Rasulnya Ketika imannya hilang Ya mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya adalah pondasi dari semua amalan. <tuh> Contoh yang kedua, kalau ada kasus A menjamin akan menanggung hutang B kepada C. A menjamin dan menanggung hutangnya B kepada C. Kemudian ternyata C akhirnya membebaskan hutangnya B kepada dia. Jadi, paham ya? Jadi A, si A berkomitmen, berjanji untuk menanggung hutangnya B kepada si C Misalnya si B berhutang kepada C 10 juta rupiah Qadarullah si B sedang bangkrut Akhirnya meminta bantuan kepada A saya minta engkau menanggung hutang saya apabila si C meminta. Dan akhirnya si A mengatakan, "Iya, saya akan tanggung karena engkau adalah teman akrab saya dan saya banyak jasa jasamu kepadaku, saya tanggung 10 juta." Kemudian setelah itu, ya, si B bilang ke C Minta udzur ya menjelaskan tentang keadaannya akhirnya si C mengatakan ya sudah kalau seperti itu sudah saya bebaskan saja hutangmu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dari jalan yang lain maka ketika si C sudah membebaskan hutangnya eh, yang ditanggung oleh si B maka A yang menjadi gugur ya jaminan dari A menjadi menjadi gugur karena A tidaklah menjamin hutang B karena B berhutang kepada C sekarang C sudah membebaskan hutangnya B berarti jaminan yang diberikan kepada A otomatis gugur at-tabi'u yasqutu bi suqutil matbu' ya sesuatu yang menjadi pengikut atau keadaannya adalah sebagai pengikut maka dia akan gugur akan hilang ketika yang diikuti juga gugur atau hilang Contohnya lagi di sini disebutkan seorang mujahid yang menunggang kuda seorang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dia membawa kudanya menunggangi kudanya ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala Ketika pembagian ghanimah atau harta rampasan perang, maka dia akan mendapatkan bagian ghanimah. Ya. Dia akan mendapatkan bagian ghanimah untuk dirinya dan untuk kudanya. Ya ini aturan dalam Islam. Ya Agar apa? Agar kaum muslimin semangat untuk membawa ya kudanya. Karena kalau ada eh, seorang mujahid, Ya, Dia membawa kudanya, dia menunggangi kudanya. Kemudian Alhamdulillah akhirnya menang. Maka ketika pembagian harta rampasan perang, harta ghanimah. Maka dia akan mendapatkan ghanimah, bagian ghanimah. Begitu pula kudanya akan mendapatkan bagian ghanimah. Tapi, kalau sang mujahid ini meninggal dunia di medan pertempuran maka ganimah yang merupakan bagian kudanya pun gugur ya kudanya masih hidup tapi pemilik kudanya yang merupakan mujahid tadi qadarullah wa masya'afal mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ketika keadaannya demikian maka kudanya tidak mendapatkan bagian dari ganimah ya Kudanya tersebut akan menjadi warisan ya, Warisan e, Bagi Ahli warisnya Tapi kuda tersebut tidak mendapatkan Ghanimah Tidak mendapatkan bagian harta rampasan perang Kenapa demikian? Karena kuda itu ikut ya, Dia sebagai pengikut saja Untuk seorang yang Mujahid Sekarang seorang mujahidnya sudah gugur Dia tidak berhak mendapatkan bagian dari Harta rampasan perang karena kudanya sebagai pengikut orang ini, orang ini sudah tidak ada, maka bagian dari eh, kuda pun menjadi hilang karena bagian orang tersebut hilang, ya. Baik. Kaidah yang berikutnya adalah kaidah at-tabi'u la yataqaddamu 'ala al-matbu'. Ini masih kaidah cabang ya. Kaidah cabang dari kaidah yang Uh, inti, yaitu adabi utabi, pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Cabang termasuk cabang dari kaedah ini adabi allah yatakadamu al matfu. Pengikut tidak boleh mendahului sesuatu yang dia ikuti. Pengikut tidak boleh mendahului sesuatu yang dia ikuti. Contohnya seorang makmum. Seorang makmum posisinya atau keadaannya adalah pengikut imam. Makanya tidak boleh makmum mendahului imamnya. Bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan larangan yang keras memberikan ancaman yang menakutkan kepada orang-orang yang mendahului gerakan imamnya sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ama yakhsha ahadukum Aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'al Allahu ra'sahu ra's himar aw yaj'al Allahu suratahu surata tidak takutkah salah seorang dari kalian apabila dia mendahului gerakan imam apabila nantinya kepalanya diubah menjadi kepala keledai atau wajahnya diubah menjadi wajah keledai Ini ancaman Yang sangat menakutkan Bagi orang-orang Yang Mendahului gerakan Imam di dalam sholatnya Makanya ya Jangan sampai kita Di dalam sholat berjamaah Mendahului Gerakan imam Apabila kita tidak sengaja mendahului gerakan imam maka langsung ia ya, kembali kepada gerakan sebelumnya. Misalnya ketika sedang sujud, ya ketika sedang sujud, tiba-tiba imam e, mengeraskan bacaan sujudnya dan kita e, kita sangka itu gerakan Allahu itu ucapan Allahu Akbar. Kita sangka itu ucapan Allahu Akbar. Misalnya imamnya mengatakan subhanallah yang dikeraskan hanya Allahnya subhanallah akhirnya kita menyangka itu ucapan Allahu akbar secara tidak sengaja kita tidak sengaja untuk mendahului imam akhirnya kita angkat kepala kita ternyata imam masih sujud maka segeralah untuk kembali sujud ya sebagaimana hal ini ya pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Meskipun e, sebabnya berbeda. Ketika itu Rasulullah SAW bersujud lama. Sujud lama sekali. Akhirnya ada seorang sahabat yang mengangkat kepalanya. Ternyata sahabat tersebut melihat ya, Rasulullah SAW sedang ditunggangi oleh cucunya. Akhirnya orang tersebut atau sahabat ini langsung sujud kembali, ya kembali sujud, ya karena, ya yang demikian ini karena ketidaksengajaan, dia tidak sengaja untuk mendahului imamnya, ya dia tidak tahu kalau imamnya belum e, mengangkat kepalanya, dia kira sudah mengangkat, ya ketika keadaannya demikian maka ini uzur, ya dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu akan keadaan hambanya, taib. <tuh> yang kedua, contoh yang kedua dari kaidah ini Bahwa pengikut itu tidak boleh mendahului sesuatu yang dia ikuti Contohnya adalah kodok Yang mengkodok sesuatu tidak boleh mendahului sesuatu yang dikodok Misalnya, ya ada orang e, haid Wanita yang dia takut haid nanti di bulan Ramadan Wanita takut haid di bulan Ramadan Akhirnya dia mendahulukan puasa kodoknya dia mendahulukan puasa Kodaknya sebelum Ramadan Sebelum dia meninggalkan puasa Dia puasa dahulu, dia kodak Agar nanti di bulan Ramadan Puasa-puasa ya, eh, yang dia tinggalkan Dia perkirakan, misalnya saya biasanya Hayatnya 8 hari Di Syakban, dia berpuasa 8 hari Untuk mengkodak puasa yang akan Dia tinggalkan di bulan Ramadan Ini tidak boleh ia ya, tidak disyariatkan seperti ini dan tidak dianggap sama sekali. Maksudnya tidak dianggap sebagai puasa yang bisa menggantikan puasa Ramadan. Ya. Seperti juga ya mengqada salat wajib yang belum dia tinggalkan. Ya ini juga tidak diperbolehkan. Qada itu mengikuti ya e, ibadah yang dia qada. Tidak boleh mendahului. Contohnya lagi e, membayar hutang Membayar hutang ini mengikuti hutang. Tidak boleh mendahului hutang. Contohnya seperti ini misalnya ya. Ada orang. Ya dia memberikan kepada adiknya uang 10 juta. Dia. Memberikan kepada adiknya uang 10 juta. Ya pada tahun misalnya 2019. Qadarullah setelah itu dia bangkrut. Akhirnya. Dia berhutang kepada adiknya uang 10 juta Dia bangkrut Dia butuh utang Sekarang dia yang balik berhutang kepada ya Sekarang dia berhutang kepada adiknya Kemudian setelah itu adiknya ya Merasa butuh uang itu Dan mengatakan kepada kakaknya Mana uangku yang kamu hutang Aku butuh 10 juta sekarang tidak boleh bagi si kakak untuk mengatakan, aku kan dulu pernah memberikanmu 10 juta. Kita anggap sebagai eh, eh, sebagai penebus hutang ini ya. Tidak, eh, kakak seorang kakak ini tidak punya hak untuk mengatakan demikian. Kenapa demikian? Karena yang itu sudah lalu ya dan itu sebelum adanya hutang dan akadnya juga akad pemberian. Bukan akad utang hutang pihutang, ya. Akad pemberian itu sudah lain dan itu sudah terjadi Ketika kakaknya hutang kepada adiknya Maka eh, kakaknya harus eh, menebus hutang tersebut Harus menutup hutang itu Tidak boleh mengatakan kita anggap yang 10 juta kemarin atau tahun kemarin Itu untuk eh, kita anggap sebagai penutup hutang ini ya ini tidak diperbolehkan karena hutang itu mengikut e, karena penutupan hutang ya atau tebusan hutang itu harus mengikuti hutangnya tidak boleh mendahului. Tapi demikianlah yang bisa Anna sampaikan dalam kesempatan kali ini masih ada dua cabang kaidah lagi Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya bersama contoh-contohnya. Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu wa sallama Wa baraka'ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'am bi ihsanin ila yumiddin Wa alamin Nah, jazakallahu khairan Wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Pembahasan dari buku Al-Quaidul Fikhiya Kaedah-kaedah praktis memahami fikih islami Dan di kesempatan pagi ini Pembahasan berkaitan dengan ittabi'u tabi'i pengikut mengikuti hukum yang mengikuti apa yang diikuti baik khotul salam jazakumullahu khasan ya kami membuka sesi tanya jawab silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di land telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543 untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di lantai telepon 0218236543 halo 6543 Halo. Barakat. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Abu Farhan di Batam, Ustaz. Abu Farhan di Batam? iya silakan Abu Farhan. Uh, tentang adis, uh, amalan anak Adam, ya. yang pertama di sholat. sholat. Hmm. Jika tanya baik, maka Amalan yang lain baik. Petanya, apakah amalan yang lain mengikuti amalan solat? Baik. Jazakumullah khairan wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, Hadis tersebut ya menjelaskan tentang uh, keutamaan solat. Ya, menjelaskan tentang keutamaan solat. Bahawa solat ini bisa menjadi penentu Amalan seorang hamba. <tuh> apabila seorang hamba itu seluruh amalannya baik, ya, tapi solatnya tidak baik, maka dia akan celaka. Maka dia akan akan celaka, karena eh, yang dinilai dahulu adalah solatnya. Tapi apabila, ya, apabila amalan yang lainnya buruk, ya, kemudian amalan solatnya baik, ya, maka di sini nanti ditimbang maka ditimbang amalannya kalau misalnya amal baiknya lebih berat ya maka dia akan dimasukkan surga kalau amalannya buruk ya maka akan dimasukkan ke dalam neraka ya karena eh, di sana ada timbangan amalan ya tapi kalau misalnya ya Salatnya sudah buruk sudah. Kalau salatnya sudah buruk, maka amalan yang lain tidak akan dilihat. Kalau salatnya baik ya dan amalannya yang lain baik, maka alhamdulillah dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya salatnya baik, ada amalan-amalan buruk yang banyak ya. Dan akhirnya amalan buruk yang banyak tersebut yang banyaknya melebihi Eh, kadar sholatnya, maka seperti ini juga bisa memasukkan dirinya ke dalam ke dalam neraka. Ya, Allahumma, maksud dari hadis tersebut, ya, yang saya fahami, ya, Allahumma, bahwa sholat bisa menjadi penentu eh, masuknya seseorang ke dalam syurga. Ya, apabila semua amalnya baik kecuali sholatnya, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka karena sholat menjadi penentu e, nasib dia, penentu amal dia. Kalau misalnya sholat tersebut baik, maka dilihat amal-amal yang lainnya. Kalau misalnya amalnya ada yang buruk, kemudian ditimbang, sholatnya masih lebih, amal-amal e, baiknya masih lebih e, berat diantaranya sholatnya, Maka dia akan dimasukkan syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau misalnya Tetap ada amal-amal yang lain yang sangat banyak Akhirnya Banyaknya tersebut atau beratnya tersebut Mengalahkan berat amalan solatnya Dan amal-amal kebaikan yang lainnya Maka ia tetap ia Bisa dimasukkan ke dalam Neraka Wallahu ta'ala a'lam Namazalikallahuhairon wabarakatuh. Ustaz atas jawapan yang telah disampaikan. Semoga Abu Farhan yang berada di Batam dapat memahami jawapan dari Ustaz dengan baik dan benar. Baik, khatan selama azza masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai fon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa di mana? Ya, Dr. dari Jambang Bintaro, Pak Ya, silakan, Pak Iya Ini saya mau nanyakan tentang eh, Apa ini termasuk dalam pembahasan ini mm -hmm. Kan kita tahu kalau Orang yang berakad di bank konvensional itu Ya yeah. Pada saat dia misalnya membeli rumah Ya mm -hmm. Akadnya kan, akad mereka itu kan adalah akad simpan, uh, uh, bukan akad jual beli terhadap rumah, tapi akad uh, pinjaman yeah. Nah apakah uh, akad yang mereka lakukan itu uh, bisa kita anggap uh, salah right? Karena memang uh, dalam kenyataannya kan kalau kita lihat dari sisi SRI, mereka itu ingin membeli rumah, tapi di perbankan sendiri mereka bukan membeli, tapi meminjam. Baik, pertanyaannya Siap. apa Pak? Kemudian apakah pada saat kita ingin memberikan solusi kepada mereka-mereka mereka yang tadi meminjam, hmm. meminjam uang tadi, pada saat kita memberikan solusi apakah kita bisa katakan, Bahwasannya akad yang mereka lakukan itu sudah, uh, sudah batal Dan kita membelikan rumah kepada mereka dengan cara kita uh, membeli rumah dari bank itu Lalu kita jual kepada si pembeli sir. Baik, uh, mohon maaf Bapak bisa disimpulkan uh, secara singkat dari pertanyaan yang Bapak ajukan Iya yeah. hmm. Jadi Apakah hukum ketika hmm. Orang membeli di bank konvensional hmm. Itu bisa kita anggap uh, Rusak akadnya Lalu kita memberikan solusi Karena dia ingin pindah Untuk melakukan akad tari yeah. Kita membeli uh, Rumah ke banknya Lalu dari kita membeli Dari bank itu kita jual lagi kepada si yang peminjam pertama yang ingin eh, yang yang sudah sadar hukum tadi gitu Ustaz. Baik, baik. Mohon ditunggu jawabannya, Pak. Ya, ada keluar, Sir. Wa iyakum wa barakallahu fikum. Ustaz. Iya, eh, akad eh, hutang piutang yang mengandung riba, ya. Memang itu adalah akad yang batal, ya. Akad yang batilum. Namun akad tersebut bisa diperbaiki, bisa diperbaiki dengan menghilangkan ribanya. Akad tersebut bisa diperbaiki dengan menghilangkan ribanya. Sebenarnya kalau dua belah pihak ya mau menjalankan ya syariat maka akan mudah permasalahannya. Ya tinggal menghilangkan ribanya maka akad piutang, akad eh, hutang piutang tetap terjadi. Akad hutang-biutang terjadi dan bisa dibenarkan Karena ribanya sudah dihilangkan Tapi permasalahan di lapangan tidak demikian Permasalahan di lapangan kita sudah di, diikat dengan perjanjian-perjanjian Dan itu ada konsekuensi hukum positifnya Sehingga ya seringkali ya kita tidak bisa membatalkan akad yang sudah kita kita buat ya Allah Taala Alam, apakah ada solusi ya dalam hukum positif untuk menghilangkan uh, bunga dari akad utang piutang tersebut ataukah tidak? Uh, saya tidak uh, begitu memahami hukum positif tersebut. Tapi secara syariat, ya akad utang piutang tersebut batal, akad utang utang utang piutang tersebut batal, tapi bisa diperbaiki dengan menghilangkan ribanya. Kalau ribanya sudah bisa dihilangkan, maka tetap terjadi akad hutang-piutang tersebut. Apabila misalnya yang e, pembeli ingin mengganti dengan e, akad syari, ya maka ini sesuai dengan yang saya e, ungkapkan tadi atau saya sampaikan bahwa ini berkaitan dengan hukum positif, ya, bukan berkaitan dengan Hukum syariat saja atau keinginan kita saja Ya nanti kendalanya pada hukum positif ya Sebenarnya kalau misalnya dia ingin mengubah Ya mengubah bentuk akadnya menjadi syari itu bisa Tapi kan eh, buk, ini masalahnya tidak berkaitan dengan kita saja Masalahnya berkaitan dengan pihak perbankan apakah mau seperti itu ataukah tidak dan sebelumnya kita sudah terikat dengan akad yang ada konsekuensi-konsekuensi hukum positifnya di sana. Kalau misalnya ingin ya berakad syari ya untuk pembelian rumah, ya maka biasanya alurnya adalah alur eh, al ya atau atau akad murabaha. Biasanya alurnya adalah kita eh, memilih atau mencari rumah yang kita inginkan untuk kita beli, ya. Kemudian setelah itu kita pergi ke bank, ya, pergi ke bank, ke bank syariah. Kemudian kita mengatakan kepada mereka, saya ingin membeli rumah, tempatnya di sini, ya, ini lokasinya, ini harganya dari mereka, silahkan, akad dengan mereka. Nanti bank membeli dari mereka, misalnya membeli dari developer atau membeli dari orang perorangan, ya. Setelah akad terjadi, maka bank menjual kepada orang yang akan ya, orang yang tadinya e, ingin membeli rumah tersebut, ya. Ini seperti inilah biasanya e, alur dari akad al murabahah, ya bersama bank dalam pembelian sesuatu, misalnya rumah atau mobil. Atau yang lainnya Allahu'alam eh, Itu yang bisa anda jawab Ia. Ya, naam Syukuran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan Dan untuk pertanyaan terakhir Kami angkat melalui pesan singkat Dan setelah ini kami mohon eh, ikhtitam dari Ustaz Sebagai penutup Ya, pertanyaan dari Riyadi di Rio Assalamualaikum Ustaz Bagaimana jika imam dalam sholat setelah di rokaat terakhir, kemudian berdiri menambah rokaat lagi? Setelah diingatkan oleh makmum, akan tetapi imam tersebut terus melanjutkan rokaat yang berlebih tersebut. Pertanyaannya, apakah makmum harus ikut berdiri mengikuti imam? Ataukah menunggu imam sambil duduk tasyahud akhir? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Ya. Yeah. Uh, jawabannya adalah uh, jawaban yang kedua tadi, ya. Karena makmum di sini ya tahu bahwa imamnya salah dan dia yakin, yakin bahwa imamnya yang salah. Imamnya berdiri ke kerekaat yang kelima. Maka ketika makmum tahu akan hal ini, makmum diwajibkan untuk duduk, tidak menambah rekaat. Ya makmum diwajibkan untuk tetap duduk tidak menambah rekaat. Ya, karena kita tidak boleh ya baik makmum ataupun imam tidak boleh menambah rekaat dalam solatnya. Kenapa imamnya dibolehkan berdiri? Karena imamnya dia beranggapan bahwa itu masih rekaat keempat. Ya, kalau imamnya beranggapan itu rekaat kelima juga, maka tidak boleh bagi seorang eh, imam untuk melakukan hal tersebut. Tapi biasanya udurnya karena Imam menganggap itu masih rekait ke empat. <tuh> Sebenarnya bagi seorang Imam ya apabila diingatkan seperti itu ya dan dia ragu-ragu maka harusnya dia duduk karena keyakinan Makmum lebih kuat daripada keraguan Imam di saat itu. Imam masih ragu ya. Ketika Imam masih ragu kemudian dia menambah rekait lagi dia mengambil kemungkinan yang terkecil. Akhirnya dia mengambil. Padahal sebenarnya itu rekaat kelima. Ketika makmum. Yang mereka yakin itu rekaat kelima. Akhirnya mengingatkan. Ya maka, maka harusnya. Keyakinan makmum. Lebih didahulukan daripada keraguan keragu imam. Ya Berbeda kalau imamnya yakin ya. Kalau imamnya masih ragu-ragu. Harusnya dia mengikuti keyakinan. Makmumnya yang mengingatkan dia. Tapi. Karena kejahilan yang kadang-kadang imam menganggap kalau sudah berdiri tidak boleh duduk. Kalau sudah terlanjur berdiri tidak boleh duduk. Padahal kalau kenyataannya demikian maka dia harusnya duduk. Tidak menambah rekaat. Harusnya dia duduk tidak menambah rekaat. Bagi makmum ya mereka yang yakin bahawa itu adalah rekaat kelima maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengikuti imam. Tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengikuti imam Tapi yang diwajibkan kepada mereka adalah duduk Duduk menunggu imamnya Duduk menunggu imamnya Nanti kalau imamnya sudah uh, uh, tasyahud Kemudian salam Maka makmumnya mengikuti imamnya Ya, Demikian yang harusnya dilakukan apabila memang kesalahannya seperti ini ya. Kesalahan menambah rekaat ini tidak boleh diikuti Kesalahan menambah rekaat ini tidak boleh diikuti oleh makmum, ya, kecuali kalau misalnya makmumnya ragu-ragu juga, makmumnya ragu-ragu juga, ya. Bagi makmum yang masih ragu-ragu juga, maka dia hukumnya mengikuti imam yang ragu-ragu tersebut. Tapi bagi makmum yang sudah yakin, maka tidak boleh bagi dia untuk mengikuti kesalahan imam dalam menambah rekaat, ya. Adapun kesalahan imam misalnya dalam meninggalkan tasyahud awal, ya. maka ini ada dalil khususnya. Kita mengikuti imam, ya kita mengikuti imam. Kita tidak boleh tasyahud, ya. Kemudian setelah itu mengikuti imam tidak, ya. Kalau kesalahan imamnya adalah meninggalkan tasyahud, maka kita mengikuti imam, ya. Karena nanti bisa diganti dengan sujud sahwi ya. Tapi kalau kesalahannya menambah rekaat, ya maka ini tidak boleh diikuti oleh makmumnya. Karena menambah rekaat ini, ya sudah disepakati oleh para ulama. ya Tidak boleh. Tidak boleh kita menambah rekaat yang melebihi rekaat yang asalnya. Kalau 4 rekaat, ya 4 rekaat. Tidak boleh kita lakukan 5 rekaat. Kalau 3 rekaat, ya 3 rekaat. Tidak boleh kita melakukannya menjadi 4 rekaat. Kalau 2 rekaat, ya 2 rekaat. Tidak boleh kita menambahi Rakaat yang lainnya. Ya demikian yang bisa anda sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. E, dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.